Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banyatkan Ujadamu jishukur qadilat Allah tabaraka wa ta'ala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 kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga ada akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap Pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya Para pendengar Radio Bass FM di Surotigo dan sekitarnya serta para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Pertemuan terakhir kita Membahas tentang fase dakwah secara sembunyi-sembunyi Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas fase yang lainnya di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sebelum kita membahas fase baru ini, saya ingin menyampaikan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi pertama karena mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu. Berikutnya, para ulama kita menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi adalah karena tuntutan situasi dan kondisi saat itu yang tidak memungkinkan untuk terang-terangan di dalam berdakwah. Karena kondisi dominasi kebatilan pada saat itu di mana orang-orang musyrikin Quraisy memiliki kekuatan yang luar biasa dan mereka juga sangat bernafsu untuk memerangi segala sesuatu yang tidak sejalan dengan keyakinan mereka sehingga kalau muncul satu pemikiran yang berbeda dengan apa yang mereka yakini maka dijamin mereka akan dengan begitu semangat memusnahkan pemikiran itu sampai ke akar-akarnya sehingga sikap hikmah menuntut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengawali dakwahnya secara terang-terangan Sebab kalau diawali dengan terang-terangan Maka bisa jadi dakwah itu akan padam sejak awal Akan mati sebelum berkembang Ibarat baru tunas langsung dipites Tunas langsung diputus sehingga tidak sempat untuk berkembang, apalagi membuahkan buah yang manis. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mengawali dakwah ini dengan cara sembunyi-sembunyi, dan tentunya mulai perdatangan orang-orang Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung dakwah beliau satu, dua, tiga, sepuluh, dua puluh, tiga puluh sampai terbentuklah satu komunitas komunitas orang-orang yang sudah menganut ajaran Islam dan mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memiliki kekokohan di dalam berakidah memiliki keteguhan di dalam memegang keyakinan Islam ketika sudah terkumpul komunitas tadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas baru yang lebih berat dibandingkan tugas yang pertama yaitu Tugas untuk menyampaikan dakwah ini secara terang terangan Dan ini memasuki fase baru. Yang para ahli sejarah menyebutkan bahwa fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka hitung sekitar tiga tahun. Berapa tahun? Tiga tahun berarti kalau kita dakwah belum 3 tahun boleh, belum boleh terang-terangan ya tidak juga ya. kembali kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi lagi pula alhamdulillah dengan negeri kita yang namanya syiar Islam alhamdulillah di banyak tempat bahkan mungkin di mayoritas tempat tidak terlalu sulit ya untuk kita tampakkan kita bukan hidup di negeri yang kalau sholat berjamaah itu dimasukkan ke penjara. Tidak seperti di beberapa negeri-negeri lain di penjuru dunia yang kalau ketahuan sholat berjamaah langsung dipenjara. Kita alhamdulillah sholat berjamaah masih bisa untuk kita lakukan, syiar-syiarnya masih bisa untuk kita tampakkan di sana sini walaupun masih ada kekurangan. Kalau memang anu yang namanya sholat berjamaah itu tidak dilarang Ustaz, kenapa kok masjid sepi? Ini bukan karena dilarang, karena orang-orangnya yang <guruh> karena orang-orangnya yang belum dibuka hatinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amat disayangkan kondisi kita saat ini yang mendapatkan kemudahan. Untuk menampakkan syiar-syiar Islam Apalagi belakangan ini ya. Kalau dulu sekitar tahun 80-an Ada muslimah pakai jilbab gede saja Sudah dicurigai ya. Belakangan ini Masya Allah Bukan hanya jilbab gede banyak muslimah pakai, Banyak muslimah pakai cadar sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam arti bukan sesuatu yang aneh sekali alhamdulillah ini adalah sebuah perkembangan yang mengembirakan maka Nabi saw ini kayaknya agak kegedean ya ini volumenya maka Nabi saw Setelah mengalami Menjalani fase dakwah Secara Sembunyi-sembunyi, berapa tahun tadi? Tiga tahun Nabi SAW Mendapatkan amanah Perintah dari Allah Untuk Merubah Pola dakwahnya Yang awalnya Sembunyi-sembunyi Beliau diperintahkan Untuk menyampaikan dakwah secara Terang-terangan Dan itu ditandai Dengan turunnya Dua ayat Di dalam Al-Quran Ayat yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr Ayat 94 Surat apa? Al-Hijr Ayat berapa? 94 Ayat yang kedua Allah sebutkan dalam surat Ash-Syu'ara Ayat 214 Surat Ash-Syu'ara Ayat 214 Saya ulangi Yang pertama ayat surat apa? Al-Hijr ayat 94 Yang kedua surat Ash-Syu'ara Ayat 214 Bunyinya apa Ustaz? Ayat yang pertama bunyinya Fasda' bima tu'mar Ayat yang pertama bunyinya Sampaikanlah secara terang-terangan Apa yang Allah perintahkan kepadamu Fasda' bima tu'mar Sampaikanlah secara terang-terangan Wahyu yang Allah berikan kepadamu Kepada kalian anil musyriki Kemudian Allah berpesan kepada Nabi SAW Abaikan Abaikan Jangan pedulikan orang-orang musyrik Ini bunyi ayatnya Jadi ayatnya yang pertama Fasda bima tu'mar Sampaikanlah dakwah ini secara terang-terangan wa'arid 'anil musyrikin dan abaikanlah jangan engkau pedulikan orang-orang musyrikin. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua nanti kita akan uh, lihat bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tidak mempedulikan kaum musyrikin itu kayak apa Nabi SAW alaihi prakteknya. Nanti kita akan baca beberapa riwayat yang menunjukkan hal itu. Ayat yang kedua, surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 214. Dalam ayat 214 dari surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman wa andzir asy-syirata yang artinya berilah peringatan wahai Muhammad Kepada keluargamu yang terdekat Apa kata Allah? Berilah peringatan wahai Muhammad Kepada keluarga-keluargamu yang terdekat Begitu turun dua ayat ini Maka Nabi kita s.a.w. Langsung bersegera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengundur-undur. Karena mengundur-mundur itu salah satu penyakit yang berbahaya. Banyak orang ketika mendapatkan perintah Allah bukannya segera menjalankan tapi jawabnya apa? Engkot disit. Penyakit namanya penyakit engkot disit. Nanti dulu Itu penyakit Makanya sebagian ulama salaf Mengatakan Ehveru Waspadalah kalian dari penyakit Engkodisit nah. Karena penyakit itu Adalah merupakan Laskar Elitnya iblis Apa? Laskar Laskar elitnya siapa? Iblis Jadi kata-kata ngkodisit Itu laskar elitnya siapa? Iblis Apa sembarang kodis itu, Ustaz? Ya, Ustaz Kalau misalnya, ayo ano, eh, Ini anak-anaknya dibantu untuk kerjakan PR engkau disit Abi mau sholat dulu, itu enggak apa-apa jadi enggak sembarang kodisit, kondisi itu contohnya misalnya ayo ngaji engko disit lah. Ini belum rampung ngecat rumahnya. Ini termasuk auzubillahiminadzalil godaannya syai syaitan. Ya. Maka Nabi SAW begitu mendapat perintah Allah langsung beliau menjalankan perintah itu tidak mengundur-undur. Saya akan bawakan beberapa riwayat bagaimana kesegeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memenuhi perintah Allah. Saya bacakan riwayat yang pertama di dalam Sahih Muslim dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tatabiliyaw lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-safa fa qala begitu turun ayat wa anzir ashiratakal berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu maka nabi SAW langsung naik ke bukit sofa di mana sofa itu? Di Mekah Temannya siapa? Temannya Marwah Temannya Marwah Dua bukit, Nah, bukit tinggi Bukit tinggi di kota Mekah Yang sekarang kalau misalnya Antum Umroh atau Haji naik ke bukit itu Maka akan kelihatan di bawahnya Ka'bah jadi tinggi. Ya. Jadi maknanya Nabi SAW begitu mendapatkan ayat itu langsung beliau naik ke bukit Sofat. Kemudian beliau memanggil orang-orang disebutkan namanya satu persatu. Siapa yang beliau sebutkan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Fatimah bintu Muhammadin. Wahai Fatimah." Siapa Fatimah? putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Fatimah putriku. Terus disebutkan nama yang kedua. Ya Sophia tu bintah Abden Muktanib. Wahai Sophia. Siapa Sophia? Siapa? Bibi, bibinya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Safiyah itu putrinya Abdul Muttalib. Berarti kan bibi, bibinya siapa? Bibinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan saya enggak tahu apakah bude atau atau bulik, saya enggak tahu. Yang penting bibinya, yang penting bibinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nama yang pertama siapa tadi? Fatimah, nama yang kedua Sofiyah Kemudian beliau mengatakan Ya Bani Abdul Muttalim Wahai keturunannya Abdul Muttalim Sudah Setelah dipanggil satu-satu Kemudian Nabi SAW mengatakan La amliku lakum minallahi syai'an Sungguh Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu menyebutkan nama-nama orang yang terdekat dengan beliau, beliau mengatakan la amliku lakum minallahi syai'an. Saya tidak bisa bantu kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti saya tidak bisa bantu kalian di hadapan Allah. Kalau kalian tidak beriman Berarti dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Bahwa kedekatan nasab dengan orang-orang yang soleh tidak akan bermanfaat kalau kitanya tidak beriman. Kedekatan nasab dengan orang-orang yang soleh Sekalipun itu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak akan bermanfaat Kalau kitanya tidak beriman Makanya Tidak perlu merasa minder Kita ini bukan orang Arab misalnya Atau orang Arab Tapi tidak memiliki hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak perlu minder bahawa surga itu bukan monopolinya orang Arab. Surga itu bukan monopolinya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang memiliki ketakwaan punya peluang untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari apanya, nasabnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, La furri al ala ajamiyyin illa detakwa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keistimewaan orang Arab atas non Arab kecuali dengan takwa. Dengan apa? Takwa. Itulah yang akan membantu kita nanti pada hari kiamat. Bayangkan ya. Nabi saw tadi bicara sama siapa tadi? Namanya tadi? Fatimah. Terus, Sophia. Terus, keturunannya Abdul Mutalim. Fatimah itu siapa? Fatimah itu adalah wanita yang sangat disayangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja Nabi SAW mengatakan La Saya tidak bisa bantu kamu Wahai Fatimah nanti pada hari kiamat Kalau engkau tidak beriman Kalau misalnya putri kandungnya Nabi SAW saja Digitukan sama Nabi SAW Apalagi Orang yang mengaku keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sudah berapa berapa abad ini? Berapa abad? Berapa abad sih? 14 ya? 14 atau 15 apa? Putrikan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan seperti itu. Dan kita punya kewajiban untuk menghormati keluarga Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Kita punya kewajiban untuk menghormati keluarga Nabi SAW Sampai kapan pun, sampai akhir zaman pun Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW Harus kita hormati Akan tetapi tidak boleh kita kultuskan Bahwa semuanya dihadapan Allah SWT Sama yang akan membedakan adalah apa tadi? Ketakwaan Sudah Jadi Nabi SAW memanggil siapa tadi? Fatimah Sofia Keturunannya Abdul Muttalib Setelah Nabi SAW mengatakan La amlikulakum minallahi syai'an Saya tidak bisa bantu kalian Di hadapan Allah sedikit pun Andikan kalian tidak beriman Kemudian Nabi SAW mengatakan Saluni min mali masyiktum Saluni min mali masyiktum Kata Nabi SAW Mintalah kepadaku Harta duniawi Semau kalian Jadi Nabi SAW membedakan Antara urusan duniawi dengan urusan apa? ukrawi kalau masalah nasib di akhirat saya gak bisa bantu kalian, kalau kalian gak beriman. tapi kalau masih di dunia kalian butuh duit kalau saya bisa, saya punya saya kasih kalian ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW tidak berlepas begitu saja kepada keluarganya kalau memang Nabi SAW bisa membantu urusan mereka ketika di dunia, Nabi akan bantu Makanya Nabi SAW mengatakan Saluni min ma'ni masyid Minta silakan kalian Kalau butuh harta minta sama saya Kalau masalah dunia saya akan bantu kalian Akan tetapi masalah akhirat Nasib kalian nanti apakah di surga atau di neraka Itu kembali kepada keimanan kalian Dan sebelumnya taufik Serta rahmat dari Allah Azza wa Ini contoh riwayat Praktek nyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengamalkan perintah Allah wa Anbiir Ashiyaratakal Akrabin. Riwayat berikutnya kami bawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah mengatakan. Lamma unzilat hadhihi al-ayat wa anzir ashiratakal aqrabin daa rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan fajtamu fa'amma wa khassan. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Quraisy Kureis itu bukan cuma keturunannya Abdul Mu'talib banyak Kureis. Berarti dari wayat ini kita bisa menemukan bahwasannya yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma Fatimah, bukan cuma Safiya, bukan cuma keturunannya Abdul Mu'talib, tapi seluruh Kureis dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amma wa khassa disebutkan secara global, kemudian disebutkan secara rinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala, beliau berkata, Ya bani Kaab ibniluay, ankidu anfusakum min al Wahai keturunannya Kaab ibnuluay. Ini satu kabilah di sana. Nabi saw mengatakan, Ankidu anfusakum min al Selamatkan diri kalian sendiri dari neraka. Jadi kalau kalian pengen selamat, ya ber berimanlah. Ya bani Murtabnah Kaab bin Ankihu minan nar wahai keturunannya Murab bin Kaab ini kabilah lain jadi disebutkan secara rinci kabilah per kabilah selamatkanlah diri kalian dari neraka Ya bani Abdi Shams wahai keturunannya Abdi Syams selamatkan diri kalian dari neraka Ya bani Abdi Manaf wahai keturunannya Abdi Manaf Selamatkan diri kalian dari neraka ya Bani Hasyim angkiru anfusakum minan nar wa Bani Hasyim selamatkan diri kalian dari neraka kemudian beliau menyampaikan Abdul Muthalib keturunannya kemudian Fatimah disebutkan lagi oleh beliau sallallahu semuanya diingatkan oleh Nabi sallallahu supaya menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri dari neraka Riwayat disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat yang lain. Disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Kata beliau, Lama nazalat wa anzil asyarataka al-aqarabin, Sa'adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala s-safa. Ketika turun ayat Berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat Allah naik ke sofa Kemudian beliau memanggil satu persatu Kabilah-kabilah yang sudah saya sebutkan tadi Hatta <tik> jdama'u Sampai semuanya kumpul Faja'ala rujul iza lam yastafak an yakhruji arsala rasulani yang dhuramahu Saking banyaknya yang kumpul sampai-sampai kalau ada yang berhalangan nggak bisa datang ngirim utusan Ini jadi saking mereka itu merasa bahwa apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah sesuatu yang penting karena jarang-jarang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini mengumpulkan orang banyak akhirnya di benak mereka ini pasti yang akan disampaikan sesuatu yang penting makanya yang berhalangan hadir ngutus orang tolong ya, kamu berangkat mewakili saya, nanti kalau ada apa-apa tolong saya dikabari sampai terkumpul begitu orang banyak dan juga saat itu datang seorang pamanda Nabi Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab termasuk Abu Lahab datang ke situ sudah? Kemudian Nabi s.a.w. mengawali peringatannya dengan ucapan, Aru'aytakum. Lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyat. Wahai para hadirin. Andikan aku beritahu kepada kalian, Bahawa akan ada pasukan... Dari lembah ini yang ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali pengen ngetes, ngetes apa? Ngetes kepercayaan para hadirin kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan ambil pelajaran di belakang, apa yang bisa kita petik dari perkataan Nabi SAW ini. Jadi Nabi SAW tidak langsung menyampaikan muatan dakwah. Akan tetapi Nabi SAW mengetes sejauh mana kepercayaan para hadirin kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, gimana? Kalau saya katakan kepada kalian, habis ini akan ada serombongan pasukan dari lembah ini, mereka datang untuk memerangi dan membunuh kalian. Apakah kalian percaya? Maka setelah mendapatkan pertanyaan itu, mereka mengatakan, Naam! Kami percaya. Majarrabna alaika illa sidqah. Selama ini kami tidak pernah mendapati engkau kecuali engkau selalu jujur. Tidak ada satupun diantara orang-orang yang mengatakan tidak. Lah! Semuanya mengatakan apa? Nah, kira-kalau kira-kira kalau kita yang ngomong kayak gitu sama orang kampung kita gimana? Percaya orang? Ya. Yang positif. Kalau ya. Kalaupun ada yang percaya mungkin berapa persen? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah. Yang dikumpulkan oleh Nabi SAW itu bukan satu, dua, tiga, empat. Yang dikumpulkan oleh Nabi SAW itu orang Quraish. Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Sampai-sampai seperti yang saya katakan tadi. Sampai yang gak bisa berhalangan, ngirim utusan. Berarti itu kan kumpulnya itu banyak gitu. Dan tidak ada satupun kalimat yang mengatakan tidak. Semuanya mengatakan iya, kami percaya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngetes tingkat kesiapan para hadirin untuk menerima apa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, "Fainni nazi'ron lakom bayna yadayi adabin sedih." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau kalian semua percaya denganku." Maka aku ingin memberikan peringatan kepada kalian tentang akan datangnya hari pada saat itu akan ada azab yang sangat pedih. Hari apa itu? Hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwa jangan kalian pikir dunia ini akan berhenti sampai di sini setelah kejadian dunia ini hilang, akan ada hari di mana pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menempahkan azab yang sangat pedih eh Abu Lahab siapa? Abu Lahab, ini lagi serius-serius lagi memperhatikan, ujuk-ucuk Abu Lahab mengatakan damkan laga sa'iran yaw kata Abu Lahab celaka kamu wahai Muhammad sedina sairon yaum itu satu hari penuh jadi Abu Lahab ini mencela nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam celakalah engkau wahai Muhammad kalau kita cuma mengatakan celaka engkau berarti kan si kitok celakane cuma sekarang katanya tapi Abu Lahab itu ngomongnya taban laka sairon yaum ya Celakalah atas engkau Semoga engkau celaka Wahai Muhammad seterusnya Untuk urusan inikah Engkau kumpulkan kami Astagfirullah Diingatkan baik-baik Malah Membalas dengan cacian dan makian Maka kemudian turunlah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Tembas yada abilah biwa temb. Celakalah Abu Lahab, eh, celakalah tangannya Abu Lahab dan celakalah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat berikutnya. Riwayat Ali. Riwayat Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ini riwayatnya agak berbeda kandungannya dibandingkan riwayat-riwayat sebelumnya dan banyak faedah-faedah bagus yang bisa kita petik. Kata beliau, jamaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muttalib Fihim rahtun. Kulluhum yaakulul jaza'a ka wa yashrabul faraq. Kata Ani, suatu hari Nabi saw mengundang seluruh keturunannya Abdul Muttalib Pada suatu hari Nabi saw mengundang seluruh keturunannya Abdul Mutalib. فصنع له مدة من طعام فأكلوا حتى شبيؤ. Setelah diundang semuanya kumpul. Kemudian Ali Ibnu Abdil Muttalib bercerita bahawa Nabi SAW membuat makanan. Di situ disebutkan al-jada'ah. Nyembelah kambing muda. Jada'ah itu ya sekitar umurnya 1-2 tahun. Cempe atau bukan itu? Nah, dagingnya lebih apa? Lebih empuk. Ini buat maniak mania kambing yang ya, paham ya kualitas kambing kambing muda itu lebih enak ya jadi nabi saw memanggil bani abdul Muttalib kemudian dikasih makan semuanya dan makannya nggak sembarang makan kasih makan apa kambing dan semuanya makan hatta shabeo semuanya makan sampai kenyang Berarti makannya enggak cuma sedikit. Makannya enggak cuma sedikit. Kalau kita kan biasanya, biasanya nih ya, kalau diundang makan itu kita kan malu-malu. Jaim. Jaga apa? Jaga image. Munggu lo, munggu nambah lo, munggu sampun-sampun padahal urung. <tuh> Pernah Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, saya bertamu ke rumah salah seorang bude saya di daerah Jawa, Jawa Timur. Ya biasa begitu datang, begitu datang dipersilahkan untuk minum makan makan jajan gitu. Kan bahasa-basi kan penting ya. Saya bilang, sampun sampun sampun. Saya bilang sampun, maksudnya gak usah repot-repot gitu. Terus jawabnya apa dia? Lawang dereng kok sambun katanya. Saya pikir iya ya. Lawang belum kok sudah katanya. Kan belum ngambil. Kok sudah bilang, kok bilangnya sudah gitu loh. Masya Allah pinter juga ini bude ini. Jadi orang-orang tadi keturunannya Abdul Muttalib itu sampai kenyang semuanya makan. Wa baqiya ta'amuka ma huwa ka'annahu lam yumas Jamuan yang disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah semuanya kenyang jamuannya seperti apa adanya ketika pertama kali dijamukan tidak berkurang sedikit pun Ripadane gawe so seapa itu, kalau buat orang satu kabilah itu berarti gawe sepira gue. sepanci, dan panci ini panci sing panci yang besar itu, yang biasa buat barang gawe atau kalau kita bikin jenang, jenangnya apa namanya itu panci yang gede banget itu apa namanya apa jadi eh. jadi sejadi orang top, padahal semuanya sampai kenyang, makanya Disebutkan di sini, ya, yeah. disebutkan di sini oleh Ali ibn Abi Thalib ke Anahulan Yumas seakan-akan makanan itu tidak tersentuh, alias seperti semula setelah semuanya kenyang. Thumada Abi Bumarin fashari buhakarawu. Kemudian Nabi saw menyajikan minuman. Dan dipersilahkan semuanya untuk minum sampai kenyang. Kenyang minum. Ya, jadi kenyang daging sama kenyang, minum. Wabakhiya asyara buka'anlahu lam yumas. Dan air seperti semula, seakan-akan tidak tersentuh. Setelah semuanya kenyang, ya... Sudah makan, sudah minum Nabi SAW mengatakan Ya Bani Abdil Muttalib Ini bu'isdu lakum khasatan wa ilan nasi amadan Wahai keturunannya Abdul Muttalib Aku ini diutus oleh Allah SWT Untuk mendakwahi kalian secara spesifik Dan untuk seluruh manusia ini perkenalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabat beliau. Aku ini diutus oleh Allah untuk kalian secara spesifik dan juga untuk manusia secara umum. Waqatur aitum minhadil ayatimar aitum faayyukum yubayyuni'ala an yakoon achi wa sahibi. Dan kalian sudah melihat barusan mukjizat. Mukjizat apa tadi? makanan yang tidak berkurang dan minuman yang tidak berkurang. Kalian sudah melihat kalian. Barusan kalian sudah melihat mukjizat. Yang sudah kalian saksikan sendiri dengan mata kalian, dengan mata kepala kalian sendiri. Maka siapakah di antara hadirin sekalian yang siap untuk menjadi sahabat dan saudaraku? Maksudnya, siap untuk masuk ke dalam agama ini dan berjuang bersama denganku. Falamiyakum ilaihi ahadun. Dari sekian banyak yang hadir, tidak berdiri satu pun di antara mereka. Bayangkan, Iswadeg. ya, sudah nyediakan kayak gitu, tidak berdiri satu pun di antara mereka ada banyak yang hadir. Fa qumtu ilaihi wa kuntu asghara alqaum. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya lihat tidak ada satupun yang berdiri, maka aku pun berdiri. Dan aku adalah orang yang paling kecil saat itu di situ. Pote kecil dewek. Ya. Maka dia pun berdiri dengan gagahnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijlis. Apa ijlis? Wahai Ali, duduk dan duduk. Ini perintah dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi <tari> wasallam. Qala thalathat marrat kullu dhalika aqumu ilayhi fa li ijlis. Nabi SAW mengulangi perkataan tadi siapa yang siap untuk menjadi pejuang bersamaku. Diulangi kedua, ketiga dan selalu tidak ada satupun yang berdiri dan selalu yang berdiri siapa? Ali bin Abi Thalib dan selalu Nabi mengatakan kepada Ali duduk. Setelah terulang tiga kali... Disebutkan oleh Ali Ibn Abi Talib. Ala yadihi. Setelah tiga kali Nabi SAW mengulangi ajakan itu. Dan tidak ada yang berdiri kecuali Ali. Dan Ali sudah disuruh untuk duduk oleh Nabi SAW. Tapi tetap Ali berdiri. Setelah tiga kali maka Nabi SAW memegang erat tangannya Ali Ibn Abi Talib. Dan selesailah episode kejadian... Nabi undang makan keturunannya Abdul Muttalib untuk mendakwahi mereka hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Abdiyah al-Maqdisi dan Syekh al albani mengatakan isnad hadis tadi bagus Nabi saw bukan hanya mendakwahi keluarganya dari tadi kan kita akan bicara keluarga terus ya ya Bani siapa Bani siapa Fatima Ali keturunannya Abdul Muttalib, Sofiyah. Nabi SAW bukan hanya mendakwahi keluarganya saja. Akan tetapi Nabi SAW berusaha untuk menuaskan sayap dakwahnya. Saya akan bawakan dua contoh riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Saya akan bawakan riwayat yang pertama dalam Musnah Ahmad dan dinyatakan sahih lighairihi oleh Al-Arna'ud dari seorang yang bernama Rabi'ah ibnu Ibadin Ad-Dili. Wa kane jahiliyan aslam. Rabi'ah ini dulu-belum dulu masuk Islam. Setelah itu masuk Islam. Rabi'ah ini lagi cerita di masa-masa beliau belum masuk Islam. Ra'aitu Rasulullah s.a.w. Ba'sa wa a'aini bisuqi zil majaz. Qala Rabi'ah pada suatu hari aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah pasar. Pasar itu namanya Zul Majaz. Yaqulu ya ayuhan nas qulna ilaaha inna Allah tuflihu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai para manusia Ucapkanlah La ilaha illallah Niscahah kalian akan beruntung dan selamat Di mana? Pasar Siapa yang pernah seperti itu? Woro-woro pasar Rata-rata dalam pasar Sewu telu, sewu telu Subhanallah di pasar ya Di pasar Nabi SAW Memanggil orang-orang. Padahal saat itu orang-orang musyrikin, ya. musyrikin mereka. Ucapkanlah la ilaha illallah misalnya kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Wajduhu fi fijadhiha wa al-nasu mutaqssifuna alaihi. Dan Nabi SAW bukan hanya di tengah pasar, masuk ke lorong-lorong pasar. Masuk Nabi saw ke lorong-lorong pasar dan dia diperhatikan oleh orang-orang yang ada di pasar. فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يَسْقُطُ dan tidak ada satupun yang mengomentari perkataan Nabi saw dan Nabi terus berbicara. Bayangkan kita ngajak orang kemudian, ya kalau bahasa kita dicuekin lah. Coba bayangkan, ngomong gitu kan Ngomong sampai berbusa-busa Ini pada ngobrol sendiri, coba bayangkan ya Kita lagi ngajak ngomong orang sus orangnya ngobrol sendiri, rasanya kebetulan ya Ya seperti saya misalnya ngisi pengajian kayak gini Lagi ngisi pada ngobrol sendiri Rasanya itu mandan Mandan matang gitu <gif squishy> <tari> Tapi Nabi kita Maha masak selal Tidak mempedulikan orang tidak perhatian, yang penting beliau menyampaikan. Kemudian beliau mengulangi perkataannya, ayyuhannaskulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, ucapkan la ilaha illallah, misalnya kalian akan beruntung. inna anna wara'ahu rojulan. Hanya saja di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ada seorang, laki-laki, ini yang cerita Rabi'ah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdakwah keliling masuk ke lorong-lorong pasar di belakangnya ada seseorang seorang laki-laki yaqulu innahu sabiqun kadzibun Orang yang di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapkan la ilaha illallah orang yang di belakangnya ngomong awas ini seorang yang murtad dan, dan seorang pendustan jadi setiap Nabi SAW mengucapkan ayo ucapkan la ilaha illallah. belakangnya ngomong apa? bohong murtad dan seterusnya maka Rabi'ah yang tadi cerita penasaran man hadah siapa ini? siapa pemuda ini yang mengajak orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Qala Muhammad ibn Abdullah wa huwa yadhkurun nubuwah Pemuda itu adalah Muhammad ibn Abdullah dan dia sedang menyampaikan tentang kenabian Bahawa dia adalah seorang nabi. Ulquman alladhi yukadzdzibuhu Terus siapa yang di belakangnya yang senantiasa berusaha untuk mendustakan Muhammad ini? Qala ummuhu Abu Lahab yang di belakang itulah pamannya siapa namanya Abu Lahab satu riwayat riwayat yang kedua juga dalam musnad Ahmad dan sahih isnadnya dinyatakan sahih oleh Al Ar Arnaut dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi suqi zil majazi ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar Zul Majaz ya masuk ke lorong-lorongnya sambil mengucapkan wahai para manusia ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. Kemudian kata beliau yang menceritakan riwayat ini wa Abu Jahlin yahfi alayhi al wa yaqulu ya ayyuhan nas dan di belakangnya ada Abu Jahal yang mengambil tanah sambil melemparkannya ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya dengan ucapan nih Abu Jahal, eh Abu siapa? Abu lah. Tapi beliau dia ini mengambil debu, ambil tanah dilemparkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebarkan ke muka beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan wahai para manusia, la yaghurrunnakum hadza an dinikum Janganlah kalian tertipu dengan orang yang satu ini dari ajaran agama kalian. Inna yuri duliyatita tukul aniha atau pembuat tukul lah dawal uzza. Orang ini kepingin supaya kalian meninggalkan agama kalian dan meninggalkan lata dan uzza. Ini mirip, maaf ini Dengan sebagian orang di zaman kita ini yang diajak untuk bertauhid, mengikuti sunnah aja ini berusaha untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita. Abu Lahab ternyata sudah duluan pakai trik seperti itu. Maka jangan pakai trik seperti itu. Itu triknya siapa? Abu Lahab. Kemudian apa reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? wa ma yaltafitu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menoleh kepada Abu Lahab Ini yang tadi saya katakan ayat di awal wa'ridil wa musyrikin jangan pedulikan kaum musyrikin Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam laju terus Abu Lahab mengumum apa saja tetap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ini pemaparan materi pada kesempatan kali ini Dan ada beberapa pelajaran yang ingin kita petik InsyaAllah ada empat pelajaran Pelajaran yang pertama Keluarga adalah prioritas utama dakwah ini yang pertama apa? Keluarga adalah prioritas utama dakwah Perlu dipahami bahwa semua orang punya hak untuk mendapatkan dakwah Entah itu keluarga atau non-keluarga Itu tidak diragukan lagi Karena khawatirnya ketika saya sampaikan seperti ini Ada yang mengira bahwa orang lain Non keluarga itu gak perlu didakwahi Perlu Semua orang Punya hak untuk didakwahi Akan tetapi Di dalam berdakwah kita ini Punya skala prioritas Apanya Ustadz yang diprioritaskan Satu Muatannya Materi dakwahnya Ini yang pertama yang kedua, cara dakwahnya. Yang pertama apanya? Muatannya, konten dakwahnya. Yang kedua, cara dakwahnya. Yang ketiga, objek dakwahnya. Jadi sekurang-kurangnya ada tiga yang harus kita perhatikan dalam prioritas dakwah. Yang pertama apanya tadi? Kontennya, materi dakwahnya. Ya kalau kita perhatikan kehidupan Nabi kita s.a.w. Dan fase-fase dakwah beliau kita akan temukan bahwa Konten yang beliau prioritaskan adalah masalah akidah Pembenaran akidah umat Sebagai sebuah pondasi dari bangunan Islam Ini masalah kontennya Yang kedua caranya Prioritas cara yang digunakan adalah cara yang lembut. Bukan dengan cara yang kasar. Walaupun suatu saat kalau dibutuhkan tidak mengapa menggunakan cara yang keras, akan tetapi sesuai dengan norma-norma yang digariskan di dalam agama kita. Tapi prioritas cara adalah dengan cara yang lembut. Dan itulah yang dominan di dalam Al-Quran di dalam hadis hadith Nabi SAW sebagai yang dijelaskan oleh banyak ulama diantaranya Imam Ibn Al-Wazir dan yang lainnya. Yang ketiga, prioritas dalam objek dakwah. Siapa yang kita prioritaskan? Keluarga kita sendiri. Kalau suami berarti anak dan istri, kalau istri berarti suami dan anak-anak. Kenapa Ustaz keluarga menjadi prioritas Karena hak mereka lebih tinggi Dibandingkan yang lainnya Jadi haknya keluarga Dibandingkan hak Non keluarga, lebih tinggi Haknya keluarga dibandingkan non keluarga Atas kita Maka para ulama kita Menjelaskan, tiga jenis tetangga Ada tetangga Yang tetangga Muslim saudara Sudah tetangga Muslim saudara yang kedua tetangga Saudara Non muslim Yang ketiga Tetangga Bukan muslim bukan saudara Tiga jenis tetangga ini Yang pertama tadi Tetangga Saudara muslim Masih saudara kerabat muslim pula Yang kedua Tetangga Saudara non muslim Yang ketiga Tetangga Bukan saudara bukan muslim Semuanya berhak Untuk kita baiki Tapi Porsi yang paling besar Dimiliki oleh nomor Nomor satu Karena yang nomor satu ini punya Tiga hak sekaligus Hak sebagai tetangga Hak sebagai muslim Hak sebagai saudara Bukan berarti yang nomor tiga tidak berhak untuk kita baiki, berhak, akan tetapi porsinya lebih besar yang pertama. Karena dia memiliki tiga hak sekaligus. Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ketika berdakwah, disebutkan namanya satu persatu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Bani Abdul Muthalib, wahai keturunannya Abdul Muthalib. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, Fatimah masuk enggak? Fatimah masuk enggak? Ketika Nabi mengatakan wahai keturunannya Abdul Muttalib. Fatimah masuk ke situ enggak? Masuk. Sofiyah masuk enggak? Masuk. Akan tetapi kenapa Nabi SAW menyebutkan secara spesifik namanya Fatimah, namanya Sofiyah. Kenapa? Karena haknya mereka lebih besar. Amat disayangkan prinsip dasar ini dalam berdakwah banyak diabaikan oleh kaum muslimin sebagian dari mereka bahkan oleh para aktivis dakwah sekalipun sebagian dari mereka contoh yang paling gampang sekarang ini kan lagi rame-ramenya smartphone ya HP pinter HP pinter katanya sekarang banyak orang yang uh, sedang terjangkiti wabah ya dalam tanda kutip smartphone. Tapi alhamdulillah belakangan ini banyak yang memanfaatkan media ini untuk kebaikan. Ya. Mereka bikin grup-grup gitu kan, grup WA, grup Telegram, grup apa? FB, grup-grup apalagi lah, ya. Dan mereka setiap hari selalu mendapatkan apa? Nasehat. Nasehat. Bagus. Bahkan kadang-kadang sehari gak sekali. Kadang-kadang makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada, Masya Allah. Jadi kadang-kadang sampai bingung ini. Ada, ada saya itu di, di HP itu ucuk-ucuk dimasukkan ke dalam grup, banyak banget. sampai bingung yang dibaca yang mana gitu. Saking banyaknya itu, nasihat-nasihat yang masuk. Saya katakan bagus, alhamdulillah digunakan untuk kebaikan. Akan tetapi yang perlu untuk kami sampaikan di sini adalah Jujur Siapakah yang paling kita bidik untuk menikmati nasihat-nasihat yang ada di dalam grup-grup ini? Siapakah yang paling kita bidik untuk menikmati nasihat yang kita kirimkan lewat smartphone tersebut? Orang yang ada di samping kita, atau orang yang ribuan kilometer jauh dari kita? Jujur, siapa? Antum pakai smartphone kan? <laughs> Atau lihat orang pakai smartphone lah. Ya, ya, kalau misalnya nggak pakai. Lihat orang pakai smartphone. Bagi mereka yang memegang smartphone tersebut, dia kalau mau jujur, dia akan menemukan ternyata justru orang-orang yang jauh. Mereka lah yang kita prioritaskan untuk menerima nasihat tersebut sedangkan orang-orang yang paling dekat dengan kita, anak kita, istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita malah tidak kita usahakan supaya mereka membaca nasihat-nasihat. Bahkan seringkali gara-gara kita mendakwahi orang-orang yang ribuan kilometer jauh dari kita itu, kadang-kadang malah keluarga kita terbengkalai. Dari perhatian kita, pernah nggak main HP sambil makan? Sambil makan, tangannya satu megang HP pernah nggak? Pernah, sering. Waktu makan itu kan waktu kita bercengkerama dengan keluarga kita. Ya, yeah. saya pernah diingatkan sama suami, eh sama ya, sama suami, <laughs> sama istri saya, Mas. Ini waktunya keluarga mas. Oh iya. Makasih sih. Tutup HP-nya. Kadang-kadang kita kan ada SMS yang perlu dibales, waktunya kadang-kadang gak ada, akhirnya memanfaatkan waktu itu. Akan tetapi saya diingatkan. Ini waktunya keluarga mas. Tutup HP-nya. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang tua kita. Ngobrol sama bapak, ibu kita. Tangan kita ini gak bisa lepas dari hp Mata kita ini terus melihat kepada layar Sedangkan Bapak kita ngomong di hadapan kita Kita matanya entah kemana Mana prioritas dalam berdakwah? Kita harus punya segala prioritas di dalam berdakwah. Yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah dan teguran kita adalah keluarga kita sendiri Anak dan istri kita Makanya betul-betul, seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang Smartphone itu membuat yang jauh menjadi dekat Yang dekat menjadi jauh temenan gue temenan. Gue. Jadi orang-orang yang lama, teman lama yang gak pernah ketemu Itu jadinya, subhanallah, setiap hari selalu kita sapa Setiap hari kita sapa mereka Padahal rumahnya ratusan kilometer jauh dari kita Tapi orang yang ada di rumah kita sendiri entah berapa hari, berapa kali dalam satu hari kita sapa. dan kalau kita nyapa sama teman kita renyahnya, Masya Allah kalau ditelepon itu ya ditelepon sama Masya Allah Dik, kalau orang Arab ya <laughs> Masya Allah, gimana kabarnya? sehat, henduk? gimana Masya Allah, lama ini gak dengar suara itu tapi kalau yang nelfon istrinya, Hah, kenapa? kenapa? Tukarkan apaan, jaluk apa? Masya Allah. Ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Ya. Nabi saw mengajarkan kepada kita prioritas di dalam berdakwah. Dan ini amat disayangkan dialami bukan hanya oleh seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya oleh Muslim biasa, bukan hanya oleh aktivis dakwah, tapi juga oleh para ustaz juga dialami hal itu. Ustad itu punya keluarga. Ustad itu punya keluarga. Punya anak, punya istri. Maka pada majlis yang berbahagia kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga jamaah sekalian. Bahawa ustad itu selain punya kewajiban untuk mendakwahi jamaah, ustad juga punya kewajiban untuk mendakwahi siapa? Keluarganya sendiri. Sebagian ustaz saking padatnya jadwalnya itu sampai bingung Memberikan waktu buat siapa? Anak dan istrinya Pagi ngajar Sore persiapan ngisi pengajian Malam ngisi pengajian Setiap so, hari seperti itu Kapan waktunya buat keluarga? Kalau Ustaznya berhalangan, maaf, ini saya ada acara keluarga. Ustaz, masa gimana kita nih? dakwah itu kan wajib Ustaz. Masya Allah. Gih, wajib. <laughs> Siapa yang harus di da'wah itu lebih dahulu? Ya. Kalau misalnya Ustaznya mengatakan, kita kajiannya disatukan aja ya di satu tempat. Biar gak terpecah-pecah. Bisa jadi ada, bisa jadi nih ya Bisa jadi ada selentingan Wah Ustaz ini gak mau datang ke tempat kita nih Ustaz Kayaknya amplopnya tipis sih ya Ya, Jangan su'udun lah ya Jangan apa? Jangan su'udun ya. Sama ahli ilmu Walaupun taulibul ilm ya, Bukan ulama ya. Orang yang sedikit punya ilmu Berusaha untuk khusnudun Berbaik apa? perbaik sangka ya. Jadi ustaznya mungkin Pengennya itu disatukan Di satu tempat sehingga tidak keliling Terus waktunya bisa dibagi-bagi Termasuk juga Bukan hanya masalah jadwal kajian Kadang-kadang masalah bertamu ini juga agak Agak apa? Agak menyulitkan Bukannya gak boleh bertamu, nanti punya masalah, kalau gak dikonsultasikan sama orang berilmu, dikonsultasikan sama siapa? Agar tetapi usahakanlah tahu waktu. Tahu waktu. Kapan kira-kira waktu yang pas untuk bertamu? Yeah. Kemudian juga tahu selain waktu yang pas, tahu ustad ini punya kesibukan ini dan itu. Sehingga ketika sudah selesai urusannya, maka selesai. Syukur-syukur kalau mau datang janjian ya. Wah Ustadz ini kayak selebritis aja Ustadz mau ketemu janjian Bukan masalah selebritis Yang namanya manusia itu kan punya kepentingan Misalnya kayak Ustadz misalnya Dia kan mau ngisik Ilmunya Ustadz-Ustadz itu Bukan kayak ilmunya ulama Kalau ilmunya ulama itu Fisudur Sudah siap saji di dalam kepala jadi nuh no ini kalau ulama itu kita tinggal on off. Jadi on ceklek langsung ilmunya keluar. Kalau ustaz tuh enggak seperti itu. Kalau ustaz itu ilmunya fis-shuthur, ilmunya di buku. Jadi kalau mau ngisi harus baca buku. Oh, dibolehin ke gue ustaz ya. Iya, biar tahu antum. Dikiraannya ustaz itu ilmunya banyak banget, enggak baca. Oh kalau ustadznya baca berarti kita harus baca apa maning singut ustadz maksudnya gitu loh. Ini untuk memotivasi kita untuk rajin baca gitu loh. Jadi ustadz ketika akan misi pengajian kan butuh persiapan baca ini baca itu. Kadang-kadang nggak -kadang ada janjian tahu-tahu langsung datang. Dan saya berapa kali kejadian seperti itu. Padahal suasana sedang genting. Genting itu maksudnya sudah mepet eh, sudah mepet jadwal mau berangkat misi pengajian belum selesai untuk bikin persiapan kok datang tamu itu saya katakan datang pada suasana genting ya. janjian dulu janjian dulu saat ini kira-kira saya bisa datang kalau usahanya mengatakan bisa no problem ya. kalau sudah selesai sudah dan ini dinasehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran Ya. Dalam surat Al Ahzab ayat 53. Dalam surat Al Ahzab ayat 53. Nanti baca dalam di rumah surat Al Asyab ayat 53. Kata Nabi Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tadhuquru buyutan Illa an yudzana lakum. Janganlah kalian masuk ke rumah Nabi saw. Kecuali ketika kalian diizinkan. Ini salah satu landasan janjian. Salah satu landasan apa? Janjian. Masuk rumahnya orang izin dulu, boleh masuk, masuk, nggak boleh masuk, pulang. Ya. Seorang ulama besar, Syekh Abdul Aziz Rahimahullah. Beliau itu, ya namanya ulama kan selalu dikerubung oleh orang gitu. Jadi kalau pulang pengajian dikerubung gitu, orang tanya terus. Ada sebagian orang pengennya ngomongnya itu empat mata gitu. Jadi gak, gak banyak orang. Akhirnya dirubuh, diikuti terus, sehnya sampai ke rumah. Dikiranya kan kalau uh, sampai ke rumah nanti kan dipersilahkan kan ya. Uh, dipersilahkan, oh silakan dodo. Ternyata begitu sampai ke rumah, oh sudah ya, uh, saya ada urusan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tutup pintunya. Orangnya melongo, jariku telefon maman. Saya <laughs> so, kira mau disuruhkan, jangan seudon, jangan seudon kepada ulama. Bukannya ulamanya itu pelit, tak mau ngasih makan bukan? Agak tetapi beliau itu punya keluarga, punya persiapan untuk mengajar, punya ini, punya itu. Yeah. Jadi bukannya ulamanya itu tak mau duduk bareng sama jama' enggak? Agak tetapi tahu waktu kemudian tahu kepentingan. Sudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "illa an yu'dhalakum ila ta'amin ghair Silakan kalian kalau sudah diizinkan masuk ke rumah untuk makan tanpa menunggu waktu masaknya makanan. "Walakin idaa du'itum, eh, walakin idaa du'itum fadkhulub." Kalau kalian diundang Maka masuklah, datanglah kalian. Jadi kalau memang Ustadznya yang undang, datang. Nabi saw yang undang, datang. Faizah ta'untu fanta shuru. Kalau sudah selesai makan, hendaklah kalian pulang. Boleh berati SMP anu, Ustaz ya Sehabis <laughs> so, makan, pulang. Boleh bagaimana ustaz etikanya ya, duduk sebentar lah hmm. makanya kata Nabi, kata Allah SWT wala musta'nisina li hadithin kata Allah SWT janganlah kalian memperpanjang percakapan lihat jadi kalau sudah selesai urusannya, sudah pulang sudah selesai urusannya, kalau belum selesai, tidak apa-apa selesai urusannya, sudah segera pulang Jangan berlama-lama di situ. Kenapa? Ina dalikum. Karena yakin Nabi ya fayestai mingkum. Karena perbuatan seperti itu mengganggu Nabi saw dan beliau malu untuk mengatakan kepada kalian pulang. Kira-kira etis tidak? Panjangan bertamu ke rumah saya sudah selesai. Kemudian sampun, monggo. Jadi yes, ya. seharusnya tamunya yang tamunya yang merasa punya apa namanya punya kepekaan. Jadi kalau tuan rumahnya wis bolak balik, berubah tempat duduknya, sudah geser ke sini, kemudian sudah Diam gitu. Saya pernah itu, pernah. Yeah. Mengalami tamu yang seperti itu Sudah agak lama Sekitar berapa tahun yang lalu Jadi saya itu sudah diem Saya sudah diem Maksud saya itu Ya nunggu dia itu mohon diri gitu Ternyata diem Dia ikut diem Astagfirullah Siang lagi Kalau gak salah itu Datangnya itu jam 2 Kalau gak salah ya Jam 2 Ya Allah, jam 2 siang itu kan waktunya sedang apa? Istirahat. Wah, Ustaz, siang aja tidur, itu kan sunnah. Tidur siang kan sunnah. Kemudian ada sebagian orang, ada sebagian orang kalau siangnya enggak istirahat, dia akan tidak bisa aktivitas sampai hari berikutnya karena fisiknya yang lemah. Ada sebagian orang seperti kita harus paham fisik satu orang dengan orang lain itu berbeza beda Mungkin Antong, masya Allah, enggak pernah tidur siang, it's okay, enggak ada masalah. Tapi ada sebagian orang kalau tidak tidur siang, maka efeknya itu bukan cuma hari itu sampai berikutnya, karena dia akan posing, akan ini dan seterusnya. Kemudian kata Allah in w Allahul yastahiminal hak Allah itu tidak malu untuk menerangkan yang benar jadi Nabi malu untuk mengingatkan kalian tapi Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran maka saya sangat suka dengan beberapa jemaah itu kalau datang itu nyampaikan to the point langsung Ustaz tanpa basa-basi Ustaz ini maksudnya gini gini gini gini oh ya ini ini ini ya usah ya cukup saya masih gini Ustaz mungkin Ustaz ada kesibukan Alhamdulillah ya sudah saya suka kayak model-model kayak gitu jadi to the point aja gak usah pakai pemanasan Maksudnya ketika ngobrol, ya, ketika ngobrol dengan ustaz kalau yang lain ya lain lagi, ya, yang lain lain lagi. Jadi maka adabnya pak janjian, ya adabnya janjian, pilih waktu, kalau sudah selesai segera apa? pulang, ya. Ya anak tahu bahwasanya banyak jamaah itu merasa nyaman untuk ngobrol dengan orang yang dia anggap berilmu. Nah, akan tetapi perlu kita mengetahui kesibukan masing-masing. Kadang-kadang datang cuma segera untuk tanya gimana ustaz kabarnya sehat gitu. Jadi segera untuk tanya kabar gitu. Tanya kabar kan pakai sms bisa. Ya. Gimana sehat kabarnya. Ya. Jadi kita harus tahu persis e, bagaimana cara untuk e, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua pelajaran yang kedua dari sirah ini adalah. Keteladanan da'i adalah modal utama dakwah Keteladanan da'i adalah salah satu modal utama dakwah Ini bisa kita ambil dari kisahnya Nabi SAW ketika mengetes orang-orang Muslimin courage. Yeah. Kalau saya katakan akan ada pasukan yang datang menyerbu kalian, apakah kalian percaya? Maka mereka semuanya sepakat apa? Percaya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya modal keteladanan, sehingga ketika beliau berbicara akan didengar. Maka dari sini penting sekali, bukan hanya dai, Muslim harus jadi teladan dalam berbisnis. Ya. Jangan sampai image-nya kalau berbisnis sama ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji itu biasanya suwe kowe mbaline. Hmm. Nah, nek nah, ngutang biasanya jarang atau enggak bayar atau kalau bayar lama. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya pernah ana sampaikan itu ada sebuah majalah Islam Hulung Tiker gara-gara agennya nunggak sampai 300 atau 600 juta. Bayangkan agennya udah pada ngaji tuh. Terus ngajinya buat apa? Ngajinya buat apa kalau kayak gitu? Sampai ada sebagian Saya pernah ketemu dengan salah satu jamaah pengajian Dia eh, Dia kerjanya nyetok mebel ya, Nyetok mebel Ke toko-toko Terus saya tanya Saya tanya Gimana? Eh, ada ini enggak? Ada tantangan, ada kendala. Oh ya ada Ustaz, namanya pekerjaan masih ada kendalanya. Apa itu? Ya biasa Ustaz, mereka kadang-kadang sudah deadline-nya bayar enggak mau bayar ngundur-ngundur. Tapi kok ya anehnya Ustaz, yang suka kayak gitu itu adalah komunitas tertentu gitu. Jadi enggak perlu saya sebutkan di sini. Jadi satu etnis tertentu yang seperti itu jadi hampir-hampir banyak rata yang gak semuanya nah, Mayoritas etnis ini selalu sukanya ngundur-ngundur, Ustaz Tapi kalau ketemu sama etnis yang lainnya Yang bahkan mungkin mereka non-muslim Tepat waktu mereka, Ustaz Astagfirullah yes, <I mean> <laughs> Yang non-muslim malah tepat waktu Yang muslim malah tidak tepat waktu Nah orang yang seperti ini Gimana dakwahnya akan diterima oleh masyarakat Ketika kita berdakwah akan dilihat sama masyarakat bagaimana perilaku kita. Makanya orang-orang yang dakwahnya bilhal dengan perilaku itu lebih mudah diterima dibanding hanya sekedar dakwah bil -lisah. Yang lebih parah lagi, yang lebih parah lagi adalah ketika dakwah itu sudah dijadikan bersifat transaksional. Apa gue Ustaz? transaksi wanipio, seperti itu. baru berapa hari yang lalu saya diceritai baru berapa hari yang lalu saya diceritai oleh salah satu jamaah pengajian yang beliau ini dulunya e, bekerja di instansi pemerintahan yang ngurusi nah, ngurusi pengajian salah satunya ngurusi pengajian ngundang ustad-ustad dari luar akhirnya dari atasan mengatakan kita akan mengundang ustadz A. A ini bukan diteruskan namanya ini A. Yo B is B. Awalnya nanti pikirannya siapa? Ustadz Fulan sudah ustadz Fulan sudah oh ya sudah dihubungi, hubungi ke pihak sana. Setelah deal tanggalnya sekian, dua minggu sebelumnya. Jamaah ini kan dia pengen tahu alokasi dana yang harus disiapkan berapa, ya ini kan Ustaz terkenal sering kelihatan di TV, ya maka uh, dia langsung nelfon, anu maaf ini uh, berapa kira-kira dana yang harus kami siapkan, apa dari sana jawabannya, lass itu siap berapa, lass itu siap berapa ini dari pemerintahan loh, maksudnya yang telpon e, kami e, sudah mengalokasikan sekitar 20 juta kami sudah mengalokasikan dana sekitar 20 juta apa yang terjadi gak dijawab apa-apa langsung ditutup telpon Teleponnya langsung ditutup Plut. 20 juta Ya. Begitu dengar kata 20 juta Mungkin dianggap Wah ini tidak apa Tidak apa isinya nah, tidak, tidak Masuk klasifikasi Ya kalau misalnya Ya mungkin bukan Ustadznya ya Mungkin I.O nya ya Mungkin I.O -nya, ya. <mungkin> nya Mungkin akan tetapi kan mestinya yang seperti itu, yang seperti itu mestinya diketahui dan ditegur oleh ustadnya. Ya, dakwah seperti ini, dakwah transaksional, bagaimana akan diterima dakwahnya kalau misalnya orang-orang yang menyampaikan dakwah itu pola pikirnya, kemudian perilakunya seperti ini. Yang lebih eh, dahsyat lagi. Saya disampaikan juga oleh jamaah pengajian ini Ada Bikin pengajian dalam semalam itu Habis 200 juta 200 juta Semungi Satu malam Saya cuma bisa Mengelus jadah ya Allah 200 juta itu Kalau bikin musholah Itu bisa buat Amal jariah puluhan tahun itu ya. Atau bikin masjid. Maka jangan heran kalau misalnya sering kita temukan dakwah yang disampaikan Itu kadang-kadang ya hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Atau bahkan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan Karena memang keteladanan dari dainya ini amat memprihatinkan Ini pelajaran yang kedua Yang ketiga Urgensi pendekatan psikologis dalam dakwah Urgensi pendekatan psikologis dalam dakwah Jadi dalam berdakwah itu usahakan ada pendekatannya Ada PDKT-nya Tidak ujuk-ucuk ketemu langsung ngomong Akan tetapi ada pendekatan psikologisnya dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana dituturkan oleh Ali ngundang untuk apa tadi Makan Jadi makan ini Salah satu cara pendekatan Kalau mampu Kalau mampu kalau gak mampu Ya garingan ya orang papa ya, kan? Ada sebagian pengajian kan ya Kayak gini kan pengajiannya garingan ya Gak apa-apa ustaz Nanti kalau pengen kan banyak itu penjual di luar Tidak apa-apa, kalau mampu Kalau tidak mampu tidak apa-apa Tetapi kalau memang mampu, kenapa tidak Sekitar tiga minggu yang lalu Saya ketemu dengan sesama eh, Da'i Beliau bergerak di wilayah Surabaya Beliau memadukan dakwahnya Antara sosial dengan dakwah Jadi kegiatan sosial Sama dakwah menyentuh kalangan-kalangan yang jarang disentuh. Siapa itu? Para pemulung ya. Yeah. Anak-anak jalanan, pengemis, itu yang beliau sentuh. Caranya bagaimana? Kumpulkan mereka. Kumpulkan. Kemudian dikasih pengobatan gratis. Ya. Yeah. Setelah itu dikasih ceramah. Setelah ceramah Dikasih bingkisan sembako bawa pulang Beliau dengan Yayasan yang uh, Beliau tangani itu setiap bulan Bisa mengeluarkan sekitar 60 Sampai 80 juta Untuk menyantuni Anak-anak yang Jalanan, kemudian pengemis pemulung dan seterusnya Ini konsep yang Sangat bagus, akan tapi Tantangannya juga berat, kata beliau Setelah kami mengumpulkan kami keluarkan sampai 60 juta untuk nyantuni para pengemis dan seterusnya itu. Seminggu berikutnya datang misionaris. Mereka menyiapkan alokasi 1M. Tadi kita kan 60 juta, kakek temen ya, jebule. <laughs> Maka saya sampaikan ke beliau, ya sesama da'i ya, saling memberikan masukan. ya Bahwa orang kafir mereka akan mengeluarkan dana juga sebagaimana kita mengeluarkan dana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 36 Dalam surat Al-Anfal ayat 36 Allah berfirman innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudu an sabilillah Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan hartanya seboleh wong kafir juga apa infak mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasyun Mereka akan terus menginfakkan. Tumatakum alihim hasra. Cuma infak mereka itu akan berubah menjadi penyesalan. Tumayug labun dan mereka akan kalah. Walaupunakah orang ilahjahannamayyusharun dan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam Maka tidak usah minder, ya tidak usah minder ketika dakwah ke kampung mana ternyata sudah didahuluiin oleh misi orang Tidak usah minder. Kita berjuang. Kalau mereka berjuang, kenapa kita tidak berjuang? Kita meyakini apa yang kita perjuangkan itu di, di atas kebenaran, sedangkan kita meyakini apa yang mereka dakwahkan itu di atas kebatilan. Kenapa kita mundur? Ada sebagian orang lawis kandung sudah dirambah sama mereka. No, justru karena sudah kandung itu kita harus turun. Ada satu konsep namanya daksos. Apa daksos? Selama ini kan kita seringnya dengarnya apa? Baksos. Apa baksos? Bakti Sosial, ini ada konsep baru namanya Daksos. Apa kira-kira itu? Dakwah Sosial. Kami pernah mengadakan beberapa tahun yang lalu di Tunas Ilmu dari Dakwah Sosial. Maksudnya adalah ada unsur sosialnya, ada unsur dakwahnya. Jadi mereka kita undang untuk pengobatan masal, kemudian ada ceramahnya, pulangnya kita kasih santunan. Itu kan shift gitu memadukan antara dakwah dengan sosial. Dan kalau kita ngasih makan orang, tujuannya untuk mendakwai dia, double pahalanya kita. Double ngasih makanan, itu pahala, double dakwah, pahala lagi. Makanya kalau kita ngasih orang makanan, ya kalau pengen pahalanya double, diniati juga untuk apa? Untuk dakwah. Ini pelajaran yang ketiga. Yang terakhir, pelajaran pada hari ini adalah semangat tinggi di dalam berdakwah. Semangat tinggi di dalam berdakwah. Ini kita ambil dari riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ketika masuk di mana di pasar, masya Allah ya. Mungkin kalau kita mungkin ya belum PD, termasuk yang ngomong, termasuk yang ngomong ini belum PD. Akan tetapi masing-masing dari kita bisa berbuat. Misalnya Antum punya loss, eh, Los ya namanya ya selapak ya, punya lapak di pasar ya atau enggak punya lapak misalnya antum jualan di bawah gitu misalnya di depan toko kalau antum enggak bisa ngomong sendiri dakwa punya radio setel radio itu ya alhamdulillah kemarin itu e, mulai mulai banyak orang yang ada salah seorang jamaah pergi ke toko radio mas itu e, radio berapaan itu mas Oh 200 mas ini, oh banyak ini yang nyari sekarang Ini pada dengerin radio Insani Alhamdulillah Tapi kata kata penjualnya itu Kalau yang datang perempuan biasanya Pengen nyetel radio Insani Kalau yang datang laki-laki pengen nyetel radio Anu hmm. Oh berarti penggemar radio kita perempuan <laughs> Ya enggak ini semuanya laki-laki <laughs> Terus saya bilang sama jamah pengajian itu Ya mungkin karena kita lebih lembut ya Makanya disukai sama <laughs> yang gaumhawa, alhamdulillah. Jadi penjual radionya ngomong bahwa sekarang ini lagi lagi ngetrend ya orang-orang jaga di toko, penjaga toko, pelayat toko sambil nunggu sambil nyetel, radil. Nantum ya, kita ya, punya toko ya setel itu dipanjer aja, tidak apa. apa Dipanjer sehingga orang bisa dengar. Misalnya kita di, di lapak tadi, di lapak di, di, di pasar, kita setel yang nggak usah keras-keras, nggak -keras, usah bum bum bum, nggak usah. Kita ini bukan gaya-gaya konser musik bukan. Ya kita kira-kira uh, bisa didengar oleh kanan kiri kita. Siapa tahu dapat hidayah. Dan banyak orang dapat hidayah dengan cara seperti itu. Atau mungkin ada yang punya pom bensin di sini. Sekarang itu radio itu radar dakwah. Ya ada nggak imo yang pom bensin di sini? <laughs> Ebo, amin Ustadz, sebentar lagi, Alhamdulillah. Ya. Punya mau bensin, daripadanya kan yang enggak genah kan, mendingan disertai pengajian. Coba, bisa jadi ada orang lewat, ngisi bensin, ya dengerin tentang motivasi sholat, sebelumnya enggak sholat, sholat dia. Coba, sudah dapat untung dunia, dapat untung akhirat. Enggak cuma dunianya saja untung, dapat untung akhirat. Makanya mari kita berusaha untuk bersemangat dalam berdakwah. Dan jangan menyerah dengan kondisi yang ada. ya Teman kita di kantor. Kalau di kantor mungkin kita kerja di komputer. Kita setelkan pengajian. Yang lainnya mungkin ikut mendengar. Intinya kita harus bersemangat di dalam berdakwah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Taib. Kita jumpa sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon mahu atas segala kurangnya. Kita tetap akan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.